Selamat datang di hari keempat di Learning for Success e-learning program. Di hari keempat ini, Anda akan belajar teknik membaca cepat yang akan mengajarkan kepada Anda bagaimana menghitung kecepatan membaca, bagaimana meningkatkan kecepatan membaca secara signifikan, bagaimana meningkatkan konsentrasi pada saat membaca, bagaimana meningkatkan pemahaman, kemudian bagaimana mengurangi waktu membaca hingga persen, namun lebih paham apa yang dibaca. Menangkap bagian terpenting dari tiap paragraf hingga Anda tidak perlu membaca seluruhnya, kemudian mengetahui kecepatan membaca yang paling efektif, bagaimana menggunakan tangan pada saat membaca, bagaimana menggunakan musik untuk mempercepat kecepatan membaca Anda, kemudian dari mana yang sebenarnya kita mulai membaca, menghilangkan kebiasaan yang memperlambat pada saat membaca, dan teknik yang kedua yang Anda dipelajari adalah teknik berpikir super kreatif, yaitu menggunakan prinsip dari Leonardo da Vinci yang menemukan begitu banyak hal dan begitu banyak bidang yang dianggap sebagai manusia paling kreatif yang pernah ada. Nah, yang pertama, mari kita mulai itu berapa kecepatan membaca Anda. Kecepatan, kecepatan membaca adalah jumlah kata yang dibaca dalam tiap menitnya. Nah, adapun rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut. Kecepatan membaca sama dengan jumlah kata yang dibaca dibagi dengan jumlah detik yang digunakan. Kemudian dikali dengan 60. 60 diambil dari uh, 1 menit. itu terdiri dari 60 detik. Kemudian hasilnya adalah Kata per menit, persatuannya adalah kata per menit Sebagai contoh, misalkan Anda membaca 1500 kata dalam waktu 3 menit dan 20 detik Atau total waktu yang Anda gunakan adalah 200 detik Maka kecepatan membaca Anda adalah 1500 kata dibagi dengan 200 detik kemudian dikali dengan 60 Sama dengan hasilnya 450 kata per menit Nah kecepatan rata-rata orang pada umumnya adalah 240 hingga 360 kata per menit Jika Anda ingin kecepatan yang baik Anda harus meningkatkannya hingga mencapai 600 sampai dengan 840 kata per menit Nanti Anda bisa terus latihan dengan cara-cara yang akan kami ajarkan Atau menggunakan software yang Anda bisa download di download area Hingga kecepatan Anda mencapai tingkatan yang maksimal Nah sebelum kita masuk ke teknik-teknik membaca yang cepat, strategi-strategi membaca yang cepat Terlebih dahulu kita bahas kebiasaan yang menghambat kecepatan membaca Anda Yang pertama adalah vokalisasi Vokalisasi atau membaca dengan bersuara Sangat memperlambat proses membaca Karena ini berarti kita harus menunggu setelah satu kata terucap Baru kita bisa melanjutkan ke kata berikutnya Padahal mata dan otak kita dapat membaca jauh lebih cepat Daripada yang diucapkan oleh mulut kita Kemudian yang berikutnya adalah gerakan bibir Gerakan bibir atau berkomot kamit pada saat membaca Sekalipun tidak bersuara sama lambatnya dengan membaca dengan bersuara Karena mulut tetap bergerak lambat seolah-olah mengeluarkan suara hanya saja tidak diucapkan. Ya, ini masalahnya sama dengan yang pertama yaitu oh, otak kita masih menunggu menurut kita berkomand kami untuk melanjutkan ke membaca ke kata berikutnya. Oke, yang ketiga adalah subvokalisasi. Subvokalisasi adalah suara di dalam di dalam kepala kita atau di dalam pikiran kita pada saat kita membaca suatu kata atau suatu kalimat. Nah, uh, Mungkin subvokalisasi ini Sangat sulit Atau bahkan mungkin sangat tidak mungkin untuk dihilangkan Namun kita bisa mengakalinya dengan Teknik-teknik membaik cepat Yang nantinya akan diajarkan Yaitu dengan cara melebarkan jangkauan mata Dan fokus pada kata kunci-kata kunci saja Sehingga kita tidak perlu um, sehingga, kita, kami, sehingga kita bisa meminimalisir subvokalisasi ini Yang keempat adalah regresi Regresi adalah gerakan mata Kembali ke belakang atau Membaca kembali suatu kata Atau beberapa kata sebelumnya Padahal kata tersebut telah kita baca Nah regresi biasanya disebabkan Karena kita melamun Atau kurang percaya atau kurang yakin apa yang kita baca sebelumnya Dan memastikan detail tiap kata yang sudah dibaca Regresi sangat menghambat Karena kata yang kita baca Sudah tidak tersusun lagi dengan benar Ketika kita kembali Maka terus kemudian Ketika kita kembali ke belakang Kemudian kita kembali lagi ke Tempat terakhir kita membaca Maka susunan kata udah, sudah tidak Teratur sebagaimana mestinya lagi Sehingga ini akan Membingungkan kita, selain itu kita juga membutuhkan waktu Beberapa detik Untuk kembali ke uh, Tempat terakhir kita membaca Maksud kami ke kata terakhir kita membaca Yang kelima adalah membaca kata per kata Nah membaca kata per kata ini adalah Masalah umum atau pengamat umum Yang dialami oleh pembaca uh, Yang tidak pernah Belajar menjadi cepat Yaitu, Jadi setiap kata Tidak haruslah dibaca Dengan jelas atau kata demi kata Namun kita harus fokus pada Kata kunci dari tiap kalimat Tersebut Misalkan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa Otak kita terdiri dari Satu tri, triliun sel otak Maka kita hanya perlu Berfokus pada otak dan Maksud kami pada sel otak dan satu triliun saja Kita nggak perlu Sampai, sampai mengucapkan semua kata itu otak kita terdiri dari 1, juta sel, 1, maksud kami 1 triliun sel otak Sebenarnya itu tidak perlu namun kita cukup fokus pada kata kuncinya yaitu sel otak dan 1 triliun Nah yang selanjutnya adalah pendeknya jangkauan mata Jangkauan mata adalah jumlah kata yang dilihat setiap kata Maksud kami setiap kali memandang dengan kali pandang, atau dengan sekilas, atau pada saat kita berhenti, berapakah jumlah kata yang bisa kita tangkap rata-rata nah, orang yang tidak latihan membaca cepat, itu hanya mampu atau hanya memiliki jangkauan mata antara 3-4 kata untuk untuk menjadi pembaca cepat, Anda harus mempercaya kecepatan eh, maksud kami, Anda harus mempunyai jangkauan mata antara 6 hingga 7 kata nah, mari kita masuk ke apa yang kita tunggu-tunggu, yaitu strategi membaca cepat Yang pertama adalah mengetahui tujuan baca membaca judul, membaca subjudul, dan yang paling penting adalah membaca daftar isi. Langkah pertama dalam membaca adalah mengetahui yang apa yang akan kita baca. Misalkan jika Anda membaca sebuah buku, pastikan terlebih dahulu untuk melihat daftar isi dari buku buku yang akan dibaca. Tujuannya adalah agar kita mempunyai gambaran besar, terlebih dahulu dengan membaca setiap judul, kemudian kita membaca sebab yang ada dalam da daftar isi tersebut. Misalnya kita tahu kaitan atau... Uh, apa yang akan kita baca kemudian diteruskan lagi dengan mempreview dengan membuka halaman kemudian melihat-lihat gambar atau grafik atau tulisan yang ditebalkan atau dimiringkan, biasanya hal ini adalah uh, hal yang penting yang, yang diberikan penekanan yang kedua kita bisa menggunakan jari atau pensil sebagai penunjuk pada saat membaca mungkin telah dikatakan bahwa membaca dengan jari atau penunjuk dapat menghambat pada dalam proses membaca. Namun hal ini hanya berlaku jika hanya menunjuk kata demi kata. Lain halnya jika jari-jari atau pensil atau apapun penunjuk yang anda gunakan, anda menggerakkan lebih cepat dari dari apa yang anda pikir anda mampu. Maksud kami adalah dari dari dari apa yang anda kira kecepatan baca anda. Nah dengan begitu, nah begitu mata anda akan terbiasa membaca dengan cepat. Jika mata Anda tidak ada yang mandu ketika membaca Pandangan Anda akan lebih mudah berkeliaran di permukaan kertas Terutama di saat pergantian baris Berikutnya, misalkan dari baris ke 3 ke baris ke 4 Seringkali kita membaca baris yang sama, yaitu baris ketiga Nah, dengan menggunakan jari atau pensil Hal ini akan membantu kita lebih fokus dan lebih cepat membacanya Karena kita menggerakkan jari lebih cepat dari uh, apa yang kita pikir Kita bisa lebih cepat, uh, kecepatan yang kita pikirkan Nah Yang ketiga adalah melebarkan jangkauan mata. Dalam membaca cepat Anda harus mempunyai jangkauan mata antara tu, e, 6 sampai 7 kata. Nah, nantinya Anda akan ada latihannya di slide berikutnya, beberapa slide berikutnya tentang tahap demi tahap gimana melebarkan jangkauan mata. Yang keempat adalah memutar musik dengan tempo yang agak cepat ketika membaca. Ketika membaca putar musik tanpa lirik maksud kami instrumen atau mungkin tanpa lirik dengan tempo yang agak cepat kita akan cenderung menyesuaikan membaca dengan dengan dengan cepatnya musik yang kita dengar nah, di samping itu dengan menggunakan musik anda bisa anda bisa mengurangi subvokalisasi yang menghambat kecepatan membaca anda karena otak kanan akan sibuk dengan mendengarkan musik dan tempo yang lebih cepat sehingga uh, otak kita akan mengikuti tempo dari musik tersebut Yang berikutnya adalah menangkap kata kunci dari tiap paragraf Misalkan Coba perhatikan ini uh, Yang dihitamkan adalah kata-kata kunci dari tiap paragraf Maksud kami dari paragraf, paragraf ini Sedangkan yang tidak didebalkan adalah yang bukan kata kunci uh, Pada dasarnya kita bukan berarti kita tidak membaca kembali kita mengabaikan semua yang bukan kata kunci tambah kita tetap cukup cukup untuk melewatinya saja namun tidak perlu tidak perlu enggak fokus membacanya nah misalkan kita hanya fokus pada maksud kami misalkan kita fokus pada seluruhnya misalnya kita membaca kata demi kata Udah dipastikan partisipasi sangat lama nah sekarang dibandingkan dengan kita membaca kata kunci saja yaitu misalkan Maksud kami bukan membaca kata kunci saja tapi maksud kami adalah fokus pada kata kunci saja namun yang bukan kata kunci kita bisa lewati kamu tetap melihatnya. Menurut kami bisa dikaitkan dengan melirik ya misalkan kita bacanya mari, mari kita coba. Itu otak brain one, otak three one uh, Dr. Paul Maclean yaitu tiga bagian otak. Otak rep uh, reptil, mamalia, yang kortek. Otak reptil menunjukkan perilaku kelangsungan hidup. Dan melanjutkan keturunan di makanan Tempat tinggal, reproduksi ehm, Bahaya Otak reptil spontan bangkit Bersiaga atau melarikan diri ehm, Hadapi atau lari Otak mamalia Sepertinya emosional Kognitif Menyimpan perasaan Memori, pengalaman Yang menyenangkan Pola hidup, pola tidur Lapar, haus, tekanan darah Sistem kekebalan Otak neokortek 80% otak Mengatur pesan diterima dari lima indera Perdi penalaran Berpikir Intelektual, membuat keputusan, bahasa Dan ide Nah, sekarang mari kita coba membaca Hanya dengan uh, Membaca yang bukan kata kunci Coba perhatikan ini Menurut teori Yang dicetuskan oleh Otak kita terdiri dari Yaitu otak Otak Otak Berfungsi untuk Yang berkaitan dengan Dan Perhatiannya adalah Dan Ketika kita dalam Akan Dan Atau Dari bahaya Inilah yang disebut dengan reaksi Fungsinya adalah bersifat Dan Kita Yang Yang Juga mengatur Anda seperti dan membentuk materi inilah otak kecerdasan kita yang yang melalui kita seperti, secara, dan apa yang Anda dapatkan. Anda tidak mengerti sama sekali apa yang dibaca jika Anda membaca yang bukan kata kunci saja. Nah, terlihat jelas bukan perbedaannya. Hanya dengan membaca kata yang ditebalkan, kita sudah dapat memahami isi dari paragraf di atas. Tapi cobalah baca seperti tadi, dengan hanya membaca kata-kata uh, yang tidak ditebalkan atau yang bukan kata kunci. Informasi apa yang anda peroleh? Jawabannya adalah tidak ada. Oleh karena itu, untuk membaca dengan cepat, yang diperlukan hanyalah kata kunci dari tiap paragraf. Bukan keseluruhan isi dari tiap paragraf, melainkan kata kuncinya saja. Selanjutnya adalah melompat dari fiksa, dari fiksasi ke fiksasi. Kebanyakan orang dan orang pada umumnya itu membaca mengalir dari kiri ke kanan. Hal ini juga menghambat dalam proses membaca. Dalam maju cepat, misalnya dalam teknik maju cepat, kita itu harus membaca melompat dari satu kelompok kata ke kelompok kata berikutnya, bukan dari satu kata ke kata berikutnya, dari kata yang sebelah kiri ke kata yang sebelah kanan secara berurutan. Nah kelompok-kelompok kata inilah yang disebut dengan Fiksasi Untuk lebih memahami Fiksasi ini Kita akan ada latihannya nanti Baik saya menjelaskan dulu Fiksasi ini adalah mungkin sama dengan Jangkauan mata Jangkauan mata anda Sehingga anda tiap kali Satu fiksasi, anda satu jangkauan mata Nah berikut adalah latihannya Saya akan tunggu Nah. Perhatikan ini Gambar orang yang melompat Dari bintang yang pertama Kemudian melompat ke bintang yang kedua Namun Dari bintang ini Dari bintang pertama ini Kita akan perhatikan dari uh, Menyebar ke ujung, ke, uj ke ujung kiri dan ujung kanan Demikian juga berikutnya Menyebar ke ujung kiri dan ujung kanan Supaya lebih gampang Mari kita masuk ke Contoh yang di bawahnya itu Misalkan, kita, kita bayangkan ini Adalah sebuah paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini adalah uh, center atau Pertengahan dari sebuah fiksasi Atau kelompok kata yang akan kita jadikan Jangkauan mata kita Atau yang, yang akan kita jadikan fiksasi Nah, yang perlu kita lakukan adalah Fokus pada angka 1 ini Kemudian Tetap melirik ke arah kiri dan arah kanan yang selanjutnya kita lakukan adalah melompat lagi ke angka kedua kemudian tetap melirik ke kiri dan ke kanan demikian juga halnya yaitu angka ketiga empat, lima, enam dan selanjutnya dengan ternyata seperti itu jadi yang kita perlu lakukan adalah fokus pada pertengahan dari sebuah fiksasi namun kita tetap Melirik kata-kata di sampingnya. Kembali kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Itu latihan melebarkan jangkauan mata. Nah, sekarang fokuslah pada huruf yang ada pada barisan tengah. Namun, cobalah membaca tiga angka sekaligus. Misalnya, untuk barisan pertama adalah bacalah dengan cara uh, 246. 6. Bukan membaca dengan uh, 2, 4, 6 Terlebih lagi Bukan 4, 2, 6 lah, Mari kita mulai Baca dengan 4, fokus, Anda bisa fokus di angka 4 Namun Anda tetap melihat Angka 2 dan angka 6 Lakukan terus pada angka 7 Fokuslah pada angka 7 Kemudian Lidiklah pada angka 2 dan angka 5 dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini akan sangat membantu Anda melebarkan jongkauan mata Anda. Lakukan latihan ini. Anda bisa mempausenya terlebih dahulu. Apabila Anda sudah selesai, Anda bisa ke slide yang berikutnya. Silakan pause. saya anggap Anda sudah selesai dan kita ke slide yang berikutnya nah, yang berikutnya adalah baca barisan kata di bawah ini dengan cara yang sama misalkan contoh yang pertama yaitu Anda fokus pada kata anak namun Anda juga melihat pada kata saya yang pintar jadi saya anak pintar Anda baca seperti itu namun fokus Anda tetap di kata anak sama dengan berikutnya itu bangumi putra tomat kacang telur menunjuk dengan jari kereta api taksaka dan selanjutnya memperhatikan bahwa anda harus fokus pada yang di tengah atau yang berwarna merah karena anda harus bisa membaca secara berurut dengan benar sebenarnya tidak mesti berurut tapi anda mesti tahu maksud dari Sebuah kata tersebut Sekarang Anda paham Mari kita ke tahap Latihan selanjutnya Nah apabila Anda belum paham Anda bisa uh, Anda bisa mempause dulu Kemudian latihan lagi Latihan latihan latihan Hingga Anda benar Maksimal melebarkan jangkauan mata Anda Baiklah latihan kali ini Uh, angka diganti menjadi huruf dan jumlah hurufnya lebih banyak, namun jaraknya mungkin masih sama, tidak berubah banyak banyak amat. Nah, tekniknya masih sama yaitu fokuslah di huruf D, K, S, T dan selanjutnya, namun pastikan anda melihat atau melirik atau minimal tahu ada kata-kata atau ada maksud kami ada huruf lain. Di pinggir kiri Dan pinggir di sisi kiri dan sisi kanannya Masihkan anda fokus pada D Jadi pastikan anda melihat D yang sebelah kiri J Kemudian yang sebelah kanan ada K dan G Mungkin tinggal begitu dengan K yang Pada pada yang kedua Anda fokus pada K Namun pastikan di sebelah kiri Anda melihat uh, V dan B Dan di sebelah kanan anda bisa melihat E dan T Lakukan latihan ini Seperti biasa, anda bisa mempausnya terlebih dahulu. Kami anda bisa mempaus slide ini terlebih dahulu. Oke. Kami anggap anda sudah mempausnya. Baiklah, kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, inilah latihan yang Kemudian advance. Latar uh, ini adalah membaca satu kalimat dalam satu uh, dalam sekali pandang bagi kami dalam satu fiksasi, bukan kata demi kata, seperti yang telah kami ajarkan tadi. Nah, fokuslah pada kata di sini, namun pastikan Anda melirik ke kata saya di kami di sebelah kiri Anda melirik pada saya sudah benar sebelah kanan Anda melirik pada dari dan tadi Nah sebenarnya yang perlu Anda lakukan bukanlah uh, melihat pada atau fokus pada kata di sini kemudian Anda mengurutkan kembali saya sudah di sini dari tadi sebenarnya itu sama saja Yang perlu Anda lakukan adalah Anda fokus di pada kata di sini namun Anda sudah paham bahwa Kamu kan Anda sudah paham arti dari kalimat yang Anda fokuskan. Jadi Anda tidak perlu mengucapkannya secara berurut Yang perlu yang perlu di sini adalah Anda paham bahwa kalimat ini adalah uh, dia mengatakan bahwa dia sudah di sini dari tadi. Anda tidak perlu mengucapkannya seperti So, saya fokus di kata di sini, kemudian eh uh, kemudian saya baca saya sudah di sini dari tadi. Semuanya jadi dengan ada gunanya. Oke? Okay. Anda sudah paham maksud kami? Pastikan Anda menyelesaikannya sampai terakhir dan apabila Anda belum uh, merasa belum mahir dalam membaca diantik ini latihan terus latihan melebarkan jangkauan mata Anda sekarang kami berwaktu Anda untuk latihan atau Anda bisa mempause-nya dan apabila Anda sudah selesai anda bisa, untuk, uh, anda bisa ke next pada slide yang berikutnya Baiklah, kami anggap Anda sudah selesai Namun anda, apabila Anda membutuhkan tambahan waktu, Anda bisa kembali Kemudian mempause, Anda bisa latihan sendiri Nah, mungkin banyak orang berkata Wah, apabila kita melihat cepat, kita tidak akan paham apa yang kita baca Sebenarnya ini kesalahan Nah, sama halnya seperti seorang pengendara mobil Apabila seorang melaju dengan kecepatan 100 km per jam, nah, lumayan cepat. Maka matanya pasti akan sangat fokus dan terkonsentrasi penuh. Orang-orang nah, yang kecepatan mengendarai dengan kecepatan ini, mereka tidak akan santai-santai aja, atau mereka tidak akan bengang aja pada saat pada saat mengendarai mobil. Nah, lain lainnya jika seorang pengendara yang, masih kami seorang pengemudi yang melaju dengan kecepatan 20 km per jam, bisa-bisa santai-santai saja, mungkin sambil ngobrol dengan teman sebelahnya bahkan bahkan bisa sampai mengantuk karena terlalu pelannya. Nah, yang terpenting di sini adalah fokus. Pada saat anda melaju atau pada saat seorang mengemudi mobil dengan laju atau pada saat orang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km/jam sedangkan dengan 100 km/jam, yang mereka mereka mereka adalah fokusnya. Jadi orang yang baca, dengan mengendarai mobil lebih cepat itu lebih fokus pada jalan sedangkan orang yang dengan, dengan kecepatan 20 km per jam, mereka biasanya sambil ngobrol, mungkin sambil makan, bisa-bisa sambil mengantuk. Nah, tepat sekali. Yang perlu dipungkaskan di sini adalah jalannya. Misalkan, kami uh, bahkan dia melihat dengan kabur pandangan yang ada di sebelah kiri dan kanan. Itu pengemudi dengan kecepatan tinggi ini pastinya bukan berarti tidak melihat Sebelah kiri dan sebelah kanannya Bukan berarti hanya Terpaku pada jalan saja Dia tetap melihat uh, Keadaan sebelah kiri dan sebelah kanan Namun dia hanya Meliriknya saja Tidak terlalu fokus Seperti teknik yang kami ajarkan di pertama kali Nah, namun Apabila ada batu Atau orang yang menyebrang Atau mobil yang Menghalangi dia Di, di depan sana uh, Dengan jelas dia dapat melihatnya Kenapa? Karena memang dia sudah fokus dari pertama Nah, karena Uh, pandangan yang di kiri dan di kanan ini Tidaklah penting Sedangkan yang penting adalah Yang ada di tengah jalan Yaitu Entah itu batu atau apapun Penghalang di tengah jalan atau mobil Ataupun orang yang menyeberang di tengah jalan Itulah yang paling penting Nah sama dengan baik cepat Kita harus fokus pada Kata kuncinya saja Kita harus fokus berlama-lama dengan kalimat yang uh, Maksud kami kita jangan sampai fokus pada Kata-kata yang bukan kata kunci tadi Sudah pasti karena tidak penting Namun, bukan merhenti kita tidak melihatnya Atau sama sekali kita mengabaikannya Namun kita cukup melewati ensenya dan Cukup meliriknya Dan yang pasti Anda harus selalu fokus Dengan kecepatan Anda, harus selalu fokus Dengan kata kunci Apabila Anda baik cepat, namun tidak fokus Sangat fatal akibatnya Anda bisa-bisa tidak mengetahui sama sekali Apa yang Anda baca, samanya dengan Pengendara mobil yang melaju dengan kecepatan 100 km, namun tidak fokus dengan apa yang di depannya. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi? Baiklah. Kita masuk ke mind map atau rangkuman dari apa yang telah kita pelajari tadi tentang eh uh, bahaya cepat. Bukankah kemarin sudah diajarkan bagaimana buat mind map? Pastikan uh, pastinya sekarang Anda sudah paham. Nah, main map, Dari Membaca cepat Alas bagi berikut hanya terdiri dari 3 bagian saja Yaitu Di saat pertama kita belajar Kecepatan membaca Terdiri dari jumlah kata Bagi jumlah detik Kemudian dikali 60 hasilnya adalah KPM atau kata per menit yang berikutnya kita belajar tentang penghambat Apa saja yang menghambat uh, Kecepatan membaca kita Terdiri dari vokalisasi, gerak bibir, subvokalisasi, regresi, kata perkata dan penein jangkauan mata Selanjutnya, yang terakhir itu kita tadi membahas step by step teknik baik cepat Nah itu terdiri dari mengetahui tujuan, kemudian menunjuk menggunakan jari atau pensil Kemudian melebarkan jangkauan mata, lompat dari satu fiksasi berikutnya Kemudian menangkap kata kunci Dan satu lagi yaitu menggunakan musik dengan tempo yang cepat Baiklah nah, Sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan berikutnya Yaitu strategi berpikir kreatif seperti Leonardo da Vinci Bagaimana kita bisa menemukan begitu banyak uh, manfaat Atau dari sebuah benda dengan begitu banyak fungsi yang, um, yang selama ini kita sadari bahwa jumlahnya terbatas gitu. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci adalah genius kreatif yang menciptakan begitu banyak teori dan begitu banyak pengetahuan dalam begitu banyak bidang. Nah, demikian juga dengan Thomas Alva Edison yang juga belajar dari Da Vinci, juga sangat kreatif, memiliki hak paten tentang 1000 penemuannya dalam hidupnya. Itu yang di hak belum yang tidak hak paten Lalu bagaimana kita bisa berpikir kreatif, berpikir kreatif seperti Leonardo da Vinci atau Thomas Edison ini? Sebenarnya pasti, pasti ada rahasianya. mereka pasti mengetahui cara berpikirnya. Nah, sekarang Anda akan tahu rahasianya. Mari kita mulai. Kita harus menguji seberapa uh, cerdas kita berpikir sebelum kita menggunakan teknik ini. Nah, luangkanlah waktu Anda selama 3 menit untuk memikirkan apa saja kegunaan dari sendok garpu. Bayangkan menggunakan waktu anda selama 3 menit untuk memikirkan apa yang apa kegunaan dari sendok garpu nah rata-rata orang hanya mampu mengatakan sekitar 4 sampai 5 fungsi per menit nah sedangkan 5 sampai 8 adalah lumayan pemikir yang baik nah, mungkin apabila anda orang yang bisa menyebutkan sampai 8 sampai 16 eh maksud kami 8 sampai 12 Fungsi dalam, dalam menit Ini adalah orang, orang yang sangat Orang tergolong jenius Nah apabila ada orang-orang yang Sampai mengetahui Kami menyebutkan fungsi dari 12 sampai 16 Ini adalah Tingkat jenius seperti Thomas Alvedisson Dan tingkat jeniusan seperti Leonardo da Vinci Jadi mereka bisa berpikir dengan cepat Memikirkan fungsi sebuah benda Dalam waktu 3 menit Bisa mencapai 12 sampai 16 Fungsi Nah, pastikan anda uh, menjawabnya tiga menit anda untuk mencapai tiga menit, menit anda anda bisa pause terlebih dahulu slide ini. Nah, salah satu kataku baiklah, saya anggap anda sudah menuliskannya. Fungsi dari garpu Salah satu kata kunci saya berpikir kreatif ala Da Vinci atau Thomas Alvedison ala satu kata ini. Setiap benda saya ulangi. Setiap benda berkaitan dengan benda yang lainnya. Apakah Anda paham maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Uh, di buku atau sejauh Anda belajar dari hari pertama sesungguhnya Anda hanya membaca atau apa yang kami ucapkan adalah terdiri dari 26 jenis huruf saja. Anda bayangkan semua yang semua sekali yang Anda baca tadi sebenarnya terdiri dari 26 jenis huruf. Nah, semua benda yang ada di alam semesta ini adalah kombinasi dari hanya sekitar 100 jenis atom saja. Yang lebih Menarik lagi, manusia yang begitu banyak rasnya, kreativitasnya kemudian jenisnya, sifatnya berbeda-beda Hanya terbuat dari unsur-unsur kimia yang terbuat dari planet kita ini Yang bisa berupa karbon, oksigen, hidrogen, natrium, kalsium, fosfor, tembaga, seng, dan lain-lain sebagainya Yang bahan-bahannya sebenarnya kita bisa mendapatkannya hanya dengan uang Rp ribu rupiah Jadi hanya dengan bahan-bahan yang senilai 500 ribu rupiah ini sudah menyusun semua tubuh anda dan tubuh kami. Nah, yang kemudian nilainya menjadi tak terhingga. Nah inilah yang, yang disebut dengan kreativitas. Nah semua semua penciptaan adalah diawali dengan kreativitas. Dari penciptaan buku, penciptaan apapun itu, dan bahkan penciptaan uh, kursus online ini juga uh, bisa disebutkan sebagai sebuah kreativitas lalu bagaimana caranya berpikir seperti Leonardo da Vinci sederhana, apakah sederhana itu hanya menggunakan jurus setiap kata setiap benda berkata dengan benda yang lain nah yang selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah menyebutkan antara 12 sampai 16 benda bahkan lebih dalam waktu 3 menit seperti telah dikatakan tadi bahwa semua benda berkata dengan benda yang lain maka untuk mengetahui hingga Maksud kami Untuk berpikir seperti Leonardo da Vinci Atau Thomas Edison Yang kita perlukan adalah Menyebutkan 12 kata Dalam waktu 3 menit Kemudian Mengkaitkannya berdasarkan prinsip-prinsip Yang digunakan Oleh Leonardo da Vinci Baiklah Berikut ini adalah Lebih dari 16 kart, uh, Benda Yang bisa dikaitkan Dengan Benda yang lain Seperti lampu tas, buku botol, gelang, mobil, pesawat kapal, gelas, tv, air rambut, hp, pisau, celana, botol kemudian lemari, pintu, pulpen gigi, tali, foto, kertas, cat kipas, sumur, sampah, topi panah, kebing, kacamata sapu, gantungan baju, kabel payung, sepatu sendal korden, kunci, pancing, kompor rak, dos, api kemudian jam, kalender, serika atap, lantai, dinding ikan, tempat sampah, drum, pagar, ikat pinggang, bola, remote control, antena, karet, ikat, ikat rambut, nah kemudian, kuping bahkan, tongkat, sial, kaos kaki, anting-anting, sayap roti, dan masih banyak lagi kita juga kita menyebutkan begitu banyak benda. Nah, yang perlu lakukan adalah mengaitkan antara garpu dengan benda-benda yang disebutkan sebelumnya tadi dengan satu aturan Perhatikan, inilah aturan dalam berpikir kreatif yaitu langgar semua aturannya ya aturannya adalah satu ini saja yaitu langgar semua aturannya karena kreativitas tidak membutuhkan aturan apabila kreativitas membutuhkan aturan maka tidak akan ada pernah namanya pesawat jika urai bersaudara mengikuti aturan bahwa manusia tidak bisa terbang pada saat itu Demikian juga halnya dengan rockman. Tidak akan pernah ada yang namanya rockman jika Aki Morita tidak melanggar aturan bahwa tip haruslah sebesar galon gitu contohnya. Maka yang perlu kita lakukan di adalah melanggar semua aturan. Berikut adalah cara menggaetkannya. Pisau. Garpu bisa diasah hingga tajam dan selain pisau. Lemari. Tangga pembuka lemari bisa dibuat dari garpu. Tali, garpu dapat digulung sehingga seperti mata rantai kemudian saling dikaitkan satu sama lain dan menjadi tali rantai. Rak, garpu bisa disusun dan saling dikaitkan satu sama lain pada jari jarinya kemudian dibuat rak. Atap, garpu bisa dipanaskan sehingga meleleh kemudian digunakan untuk menempel atau menempel atap seng yang bocor. Jam, garpu bisa digunakan untuk mengganti jarum jam yang patah, misalnya jam dinding. Kunci, nah, bahan dari garpu bisa ja dibuat kunci, bahkan ja sitten, banyak sitten, ja sitten, kunci sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten, digunakan sitten, pancing, pancing, seperti agar pancing itu tenggelam, kita bisa ja pancing, seperti agar pancing itu tenggelam kita bisa menggunakan garpu. Rambut, rambut tadi. ja uh, garpu juga bisa digunakan untuk ja rambut dengan jari-jarinya tadi. Nah, gelang, garpu bisa digunakan digulung. Sehingga bentuk lingkaran kemudian menjadi gelang Buku, garpu bisa digunakan untuk membatasi buku Misalkan anda baca enggak pada satu, -satu halaman tertentu, anda membatasi dengan uh, garpu Ikat pinggang, kartu bisa digunakan untuk melubangi ikat pinggang Misalkan dengan satu jarinya tadi kita bisa melubangi ikat pinggang dengan garpu Foto, nah, empat garpu bisa digunakan untuk membingkai foto kacamata Garpu juga bisa digunakan untuk gagang kacamata, maksud kami gagangnya aja kacamata nah tongkat garpu yang sangat panjang bisa digunakan sebagai tongkat, maksud kami garpu yang besar jadi enggak ada aturan bahwa garpu itu harus kecil yang berikutnya adalah kipas, garpu bisa digunakan untuk mata kipas, jadi kipasnya kita bisa ikat garpu, kemudian kita putar jadi kipas kaset, nah garpu juga bisa digunakan untuk mempercepat memutar kaset, apabila kaset tape nah. cat, garpu bisa digunakan untuk mengaduk cat, kemudian payung Garpu bisa digunakan untuk memperbaiki batang perahan payung yang patah nah, Pagar Garpu yang banyak Kemudian ditempel pada besi Bisa digunakan jadi pagar rumah ya kan? Mobil Garpu bisa digunakan untuk mencuri mobil Dengan mencungkil pintu mobilnya dengan garpu Api Garpu bisa digunakan untuk Mengambil benda di Dalam api sehingga tangan tidak terbakar Perahu nah, Garpu disini bisa digunakan untuk mengganti Mata baling-baling perahu yang patah pesawat, 2 ton garpu bisa dilelehkan kemudian dituang ke dalam cetakan sayap pesawat dan jadilah pesawat salju, garpu yang besar bisa digunakan untuk ski dalam salju sumur, garpu yang besar juga bahkan garpu yang kecil bisa digunakan untuk menggali sumur walaupun waktu-waktu yang sangat lama snack, garpu juga bisa digunakan untuk merobek kemasan snack handphone, nah, misalkan garpu bisa digunakan juga untuk menekan tombol Sebagian dalam handphone apabila kipetnya rusak. Uang, nah orang bisa memasukkan uang dengan menjual atau menyewakkan garpu. Ikan, nah garpu bisa digunakan untuk menjepit kemudian memanggang ikan. Botol, nah garpu bisa digunakan untuk membersihkan botol kecap yang masih mengisahkan banyak kecap yang menggumpal. Bendera, garpu yang, garpu yang panjang bisa digunakan untuk tiang bendera. Jadi tidak ada aturan bahwa garpu terus kecil. Musik, garpu yang dibentulkan akan menghasilkan musik, ting-ting-ting-ting, dan lainnya. Sulap, nah sulap biasanya menggunakan garpu untuk berbagai atraksinya, petunjukannya misalkan mengeluarkan garpu dari mulutnya dan menghilangkan dan lain sebagainya. Nah daftar ini sebenarnya akan terus bertambah, hingga traktur, hingga bahkan hingga setiap benda di dunia ini disebutkan. Karena ini adalah satu hal, bahwa uh, semua benda saling berhubungan saling satu sama lain. Dan salah satunya cara, salah satunya aturan dalam berpikir kreatif adalah dengan melanggar semua aturannya. Oke, okay, sekian untuk hari ini. Anda sudah belajar yang sangat bermanfaat. Salam, sukses.